Titra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistio melihat fenomena tarik-menarik aparat penyidik antara KPK dan Polri dipengaruhi oleh banyak faktor. Dan salah satunya adalah comfort zone atau zona nyaman bagi aparat Polri yang dipekerjakan di KPK. Lantaran faktor tingginya penghasilan yang diperoleh sebagai penyidik KPK hingga mereka terkesan enggan untuk kembali pada kesatuannya. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistio. Baik Pak Hermawan, mengapa Bapak berpandangan seperti itu? Ya gini ya, jadi eh, seka, se, sekarang bayangkan misalnya nih contoh ya. Eh, penyidik yang di KPK itu pangkatnya AKP gitu. Tanpa korupsi eh, dia bisa beli dong eh, apa mobil-mobil sekelas Xtril gitu, nyicil kalau 40 juta ya plus ini itu lembur segala macam kotor mungkin 50 juta dapat 30 sampai 50 juta. Eh, dinas 4 tahun. Kerja setahun di situ bisa dong punya ekstril, pangkat eh, baru kapten, AKP. Terus ada kasus eh, apa di mana polisi penyidik polisi datang, eh, dia juga datang penyidik polisinya naik motor. Polisi yang benar nih misalnya ya, eh, karena gajinya sebagai penyidik di Polri di Serserse eh, eh, sekitar 3-4 juta, paling tinggi 5 juta lah AKP gitu. Tanpa job struktural ya, eh, 5 juta, eh, atau kita naikin lah 7 juta gitu. Dia naik motor dong, gak mungkin setahun dia punya ekstra, kecuali dia ngerampok, meres rakyat gitu. Nah, kebayang gak suasana psikologis itu? Dan belum tentu yang di KPK itu, eh, AKP itu yang terbaik diangkatannya atau moralnya yang terbaik, enggak. Apa buktinya Pak Her? Buktinya ada juga penyidik di sana yang pacaran sama tersangka kan. Nah hal-hal dimensi-dimensi ini yang yang tidak dihitung. Jadi kalau disuruh milih balik ke polisi atau jadi penyidik tetap di KPK dengan gaji 40-50 juta ya milih di sana. Dia untuk dapat gaji 50 juta, 40 juta itu nunggu sampai kapolda pun belum tentu dapat kalau bersih kan gitu. Demikian Hermawan Sulistio. Benny Ramadi pas FM